Di sisi lain, saat ini Jakarta kekurangan areal parkir... ...sehingga bisa jadi orang tidak akan bisa menemukan tempat parkir dengan mudah. Apa komentar Anda tentang hal ini? Kami tunggu, telpon Anda di 633-9160. 633-9160. Sekali lagi, Mitra Bisnis, operasi parkir liar sudah digencarkan. Aparat di suhub juga mulai menggembok dan menilang kendaraan yang parkir sembarangan. Di sisi lain, saat ini di Jakarta... Kondisinya malah kekurangan areal parkir Sehingga bisa jadi orang Tidak akan bisa menemukan tempat parkir Dengan mudah Nah apa komentar Anda tentang hal ini Silahkan kami tunggu di 6339160 Yang pertama kita jumpai dulu Pak Ali Selamat siang Bapak Ya, ya Bapak silahkan Apa komentar nah, itu, Anda Pak uh -uh, Peraturannya s a k n y a bagus banget、ya. Tapi pelaksanaannya Saya yakin cuma berapa, Mungkin beberapa minit atau beberapa bulan、hmm. udah, udah hilang lagi Sementara yang penting Di jalan-jalan itu -jalan kayak akutan-akutan umum Berarti enaknya Akhirnya jadi macet semua kan Oke.、Okay. Nah itu nggak saya rasa Coba kalau memang benar Kita tetapkan benar-benar lah Mbak Terima kasih Oke、okay, terima kasih kembali untuk Pak Ali ya Kita ke l a i n telepon lagi Pak Yudi selamat siang Selamat siang Bu Ya a Pak o m e n t a r Anda Rencana sih baik, bagus、hmm. Kita juga mau kan jalanan lancar, enak gitu、okay. Tapi kadang-kadang Pemda DKI itu kurang memonitor pertumbuhan kendaraan di Jakarta dan kurang menyediakan sarana perparkiran. Kita lihat di Singapura setiap gedung itu rata-rata mereka punya parkir. Ini kita lihat di jalan kota aja Gajah Mada, p l a z a itu sampai y a n g b u r u k berapa cuman gedung parkirnya? d e n g a n jumlah mobil berapa? Itu yang jadi pertanyaan kalau mau menerapkan sesuatu tolong disiapkan dulu sarananya jangan main asal gembok gitu、mm -hmm. kan jadi sulit di satu sisi mereka mau terima pajak kendaraan yang terus tambah-tambah gak ada turunnya Jalanan terbatas Ya, begitulah kerja para birokrasi kita Terima kasih <gib ia Display> Baik, terima kasih Pak Yudi Kita dengar komentar lain sekarang kita temui Pak Heru Selamat siang Pak Heru Selamat siang Ya, silakan Bapak、uh, Baik, itu a、uh, Panak m a n terobosan yang baik Tapi saya pikir jauh lebih penting Konsistensi, komitmen, dan Sistematis itu、uh -huh. Itu aja, terima kasih Oke,、okay, Pak Heru, terima kasih Ya, ada peraturannya ya Mitra bisnis memang sudah digelar nih Parkir liar sudah digencarkan Jadi banyak yang mulai digembok dan ditilang Oke,、okay, Pak Johan, selamat siang Selamat siang, n i saya mau ikutan Silakan, silakan i Ya, ide untuk peraturan sih baik ya Mbak Tapi seperti p e n e m p o n pertama tadi Ya, berapa lama itu ide akan berjalan、mm -hmm. Karena kan ujung-ujungnya juga Kita punya kedisihan p y a n kurang ya Kalau menurut saya sih k e n d a r a a n umum itulah yang harus lebih ditertikan mbak, karena banyak mereka bikin suasana ngetem sendiri gitu loh,、okay. terus yang kedua gedung-gedung yang menjadi tempat fasilitas umum itu harus juga di, di, di, di, apa, diusahakan buat mereka menyediakan fasilitas tempat parkir dan yang ketiga ya orang-orang yang kalau enggak apa Gak seharusnya jadi apa c o n t o h k a y a k parkir liar itu ya Mbak ya、uh -huh. Itu mungkin perlu di, diraji Ya lah m a sekali k sekali-sekali begitu loh Jangan mobil liar doang, itu aja sih komentar saya Mbak makasih baik Terima kasih Ya Mitra Bisnis kita sudah dengarkan beberapa komentar Tentang、uh, parkir liar Dan aparat di sub yang mulai Menggembok serta menilang kendaraan yang parkir sembarangan Oke kita sudahi untuk kesempatan Kali ini dan nanti akan kita buka lagi Kesempatan lain untuk Anda yang ingin ber Berpartisipasi atau ingin memberikan komentar Anda Masih kami tunggu di 6339 160. Saya Dinda n a t a s h a selamat siang, selamat berbisnis.